Selamat malam semuanya surung boyo Tangan-tangan di atas semuanya Muah Tell me that Sudah puas Dibagi rata ya <tuh>, Terima kasih banyak